amuikum Suderlun berita malam medisi hari ini Jumat 3 Juni 2016 dibacakan Arde Sesosok mayat perempuan ditemukan mengapung di Kung Ara rumah di Tapak rusak diterjang Pasang Purnama. Pekerja kebun ditangkap polisi karena miliki ganja. Ikuti juga sajian berita narik lainnya yang paling rangkum tim newssrum Seram BfM. Rita Malamini Jugueb se je na Radio City, 94,4 FM Luxmavi, Radio Lowser Symblant FM na FM dan Radio Rimba Pase, Symblant FM Luxmavi. In Rita Dan Laporan so v kapni ADR in lu sesosok mayat perempuan ditemukan mengapung di Kerung Arakundu, tepatnya di Gampung Blanglem, Kecamatan Julu, Aceh Timur, Jumat pagi. Belakangan mayat perempuan diketahui bernama Hajah Zaimah, 55 tahun, dari Gampung setempat. Kapolsek Julu AKP Nurmansyah mengatakan mayat Zaimah yang mengapung di Kerung Arakundu pertama kali diketahui oleh M. Yunus, 25 tahun. Kemudian ia segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Julu. Mendapat laporan, petugas dari Polsek Julu dan warga langsung ke lokasi. Lalu mayat korban dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum Berdasarkan hasil Visum, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dikebumikan. Menurut keterangan dari suami korban Nurman Syah, sebelum ditemukan meninggal, Zaimah sempat meminta izin tidur bersama anaknya. Kemudian saat dicek pagi hari ternyata korban sudah tidak lagi berada di kamar. Korban yang mengalami gangguan jiwa ini diduga tercebur ke sungai era Kundo hingga meninggal dunia. Sudarlun banjir Rob atau pasang Purnama menghantam puluhan rumah warga di lima Gampung dalam Kecamatan Tapat Tuan Aceh Selatan. Banjir Rob juga mengancam keselamatan warga yang tinggal di pesisir Tapat Tuan. Anggota DPRK Cislatan, Rustaman, mengatakan lima gampung dalam kecamatan Tapatuan yang cukup parah diterjang Purnama, yakni gampung Kerambil, Air Berudang, Lu Ketapang, Kampung Hilir, dan Batu Hitam. Bahkan puluhan rumah warga di lima kecamatan Rusa akibat diterjang Purnama. Anggota DPRK Cislatan, Helmi Karim, menambahkan pihaknya telah beberapa kali mengusulkan pembangunan breakwater Namun hingga saat ini usulan tersebut belum tertampung dalam APBK. Untuk mencegah meluasnya abrasi, pemerintah Aceh harus memprioritaskan pembangunan breakwater di pesisir Tapak Tuan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Mulia diberharap agar program lanjutan pembangunan breakwater di Tapak Tuan tahun 2016 ini dialihkan ke lokasi yang lebih parah terjangan abrasi dan mendesak sehingga warga yang tinggal di pesisir pantai Tabak Tuan bisa lebih tenang dan nyaman. Sederlun pria berinisial MN, 33 tahun, seorang karyawan perkebunan asal Gampung, Belang Bukit, Kecamatan Pedawa Aceh Timur, ditangkap personel Satuan Narkoba Polres Aceh Timur, Kamis pagi. Kasat Narkoba Polres Aceh Timur, AKP Dani Dhani Ilyas, mengatakan penangkapan tersangka berawal dari informasi yang mengatakan bahwa tersangka MN sering menjual ganja. Bahkan aksinya sudah sangat meresahkan masyarakat Berkat informasi tersebut, polisi satuan narkoba langsung melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka Polisi juga menyita barang bukti ganja seberat 8,9 gram dan satu batang rokok berisi ganja Tersangka MN mengaku bahwa ganja ini diperoleh dari petani berinisial AG 50 tahun Asal Gampung Alubu, Kecamatan Perlak Barat, Aceh Timur Saat ini AG masih dalam pengejaran pihak kepolisian Sudirulun perkuburan umum di Desa Uluntano, Kecamatan Kuta Panjang, Lewis, terbakar. Insiden kebakaran terjadi Jumat siang saat kaum pria sedang melaksanakan salat Jumat di masjid. Api yang menyala besar selain melahap ratusan perkuburan juga menghanguskan sebuah pondok yang merupakan tempat penyimpanan barang peralatan kanduri seperti piring, tikar, dan alat dapur lainnya. Puluhan warga Desa Uluntano dan Rema berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Bahkan anggota Polsek dan anggota TNI, Koramil, juga ikut membantu memadamkan api yang terus melahap semak belukar. Tokoh pemuda Desa Uluntano mengatakan kobaran api di perkuburan umum mulai muncul saat kaum pria sedang melaksanakan salat Jumat di masjid. Diduga kuburan umum tersebut sengaja dibakar orang yang iseng. Kuburan umum Datu Imam yang dikenal keramat tersebut selama ini sering dikunjungi dan diziarahi warga dari beberapa desa, khususnya setiap hari Senin dan Kamis. Warga yang berziarah juga sering mengadakan kanduri di lokasi tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sejumlah DPRK Aceh Barat telah membentuk tiga tim pansus untuk melaksanakan pengawasan realisasi APBK 2015. Anggota tim pansus yang dibentuk tersebut akan bekerja di daerah pemilihan masing-masing. Mulai 9 hingga 22 Juni mendatang, Ketua DPRK Abdi Zul Isa mengakui tiga tim pansus telah dibentuk berdasarkan surat keputusan DPRK pada 2 Juni 2016, keanggotaan tim pansus dan pelaksanaan tugas berdasarkan dapil masing-masing. Zulkifli Isa menjelaskan ketiga tim pansus ini dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan realisasi APBK 2015 atau pelaksanaan proyek di wilayah dapil tim yang bersangkutan. Tugas pengawasan lapangan ini berlangsung 10 hari yang dimulai 9 Juni hingga 22 Juni mendatang. <Susuk> Sudadlon PLN area Loksemawe yang memiliki wilayah kerja di Wilimah Kabupaten Kota di Provinsi Aceh berjanji selama bulan Ramadan tidak ada pemadaman listrik yang terencana. Humas PLN area Loksemawe H. Ali Basyah mengatakan terjadinya pemadaman selama ini disebabkan dua faktor utama yakni terencana dan tidak terencana. Untuk terencana, biasanya pemadaman dilakukan sehubungan ada pemeliharaan jaringan ataupun mesin pembangkit. Sedangkan tidak terencana akibat kerusakan di pembangkit secara tiba-tiba ataupun gangguan jaringan. Sementara pemadaman yang terjadi selama ini saat memasuki waktu maghrib menurut Ali Alibasyah karena sedang terjadi beban puncak. Namun Ali Alibasyah memastikan selama bulan puasa tidak ada pemadaman terencana baik untuk pemeliharaan jaringan ataupun pembangkit. Untuk diketahui Sudadlun, PLN area Loksmawe memiliki pelanggan sebanyak 376.193 yang berada di Aceh Utara, Loksmawe, Biren, Aceh Tengah, dan Benar Meriah. Jumlah arus saat beban puncak mencapai 116 MW. Sudadlun sejumlah tower BTS atau jaringan telekomunikasi seluler di Kabupaten Gayolues tidak berfungsi, walaupun telah dibangun beberapa tahun lalu. Dari 26 tower telekomunikasi yang tersebar di 10 kecamatan, bahkan ada yang tidak memiliki izin. Berdasarkan keterangan yang diperoleh puluhan tower di 10 kecamatan, sebagiannya tidak berfungsi sama sekali sejak dibangun beberapa tahun lalu. Bahkan kondisinya mulai memprihatinkan karena sebagian perawatan sudah hilang seiring tidak difungsikan dan mubazir. Bangunan tower yang tidak berfungsi diantaranya dibelangkan, Tasik dan Sekulen Jalan Tingkem, kemudian di wilayah Ketukah yang semuanya berada di wilayah Kecamatan Belang Jerangu. Selain itu juga dilaporkan masih ada beberapa kecamatan lain di kabupaten tersebut yang juga tidak berfungsi bahkan belum memiliki izin. Dari Nyusrum Serambi Tanjung Permai, berita malam medisi Jumat 3 Juni 2016.